Assalamualaikum Saudara Luun berita malam edisi hari ini Jumat 21 Desember 2018 dibacakan Ardi Sopir Pajero tewas usai seruduk warung di Aceh Utara. Pembunuh Gajina Bunta divonis 4 tahun penjara. TMK Aceh Singkil didesak tandai lokasi rawan buaya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Darlun mobil jenis Pajero BL68ED menabrak dua warung di tepi jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Tambun Baru Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat ini hari, sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tunggal mengakibatkan sopir mobil tersebut tewas. Kasat lantas Polres Loksemawe AKP Widya Rahmat Jayadi mengatakan kecelakaan tunggal berawal dari mobil jenis Pajero BL68ED melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Mobil ini disopiri oleh Jamaluddin, 55 tahun, asal Desa Helvetia Tengah, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sampai di lokasi kejadian, kondisi jalan menikung. Tiba-tiba mobil oleng dan langsung menabrak dua warung konstruksi kayu yang ada di sisi kiri jalan. Sehingga warung rusak parah. Beruntung tidak ada penghuni warung saat kejadian. Sementara mobil sempat terbalik hingga rusak parah. Maludn Sopir Pajero langsung tewas di lokasi dengan luka di bagian kepala sebelah kanan dan dagu di sebelah kanan tidak lama kejadian warga dan personel polisi tiba di lokasi membantu evakuasi korban sudah majelis Hakim pengendalan negeri Idi Mofonis 2 terdakwa kasus pembunuhan gajah Cina Bunta masing 4 tahun penjara dalam sidang terbuka untuk umum yang berlangsung di PNI di Aceh Timur Kamis kemarin. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Satwa Liar Gajah yang dilindungi pemerintah. Pembacaan putusan terhadap kedua terdakwa dilakukan terpisah oleh Ketua Majelis Hakim Irwandi SH dengan Hakim Anggota Khalid SH dan Andi Effendi SH. Intinya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Alidin dan Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi. Karena itu majelis hakim memponis keduanya masing-masing 4 tahun penjara dan denda 100 juta, subsidir 6 bulan penjara. Ponis keduanya lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut 4,5 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidir 6 bulan kurungan. Usai pembacaan terpidana Alidin belum menerima putusan dan akan melakukan upaya hukum selanjutnya melalui penasehat hukumnya. Darlun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil desa menandai lokasi rawan buaya. Hal itu sebagai peringatan bagi nelayan agar berhati-hati jika memasuki habitat buaya. Mengingat selama ini korban terus berjatuhan akibat keganasan hewan bergigi mirip gergaji tersebut. Berdasarkan catatan, sepanjang tahun 2018 sudah tiga kali nelayan menjadi korban terkaman buaya. Bahkan satu di antaranya meninggal dunia. Wakil Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Singkil, Taufik, mengatakan pemberian tanda di lokasi rawan buaya sangat mendesak. Hal ini mengacu seringnya nelayan menjadi korban terkaman. Menurutnya pemasangan tanda supaya nelayan hati-hati ketika mencari nafkah di lokasi rawan buaya. Sebagian wilayah Aceh Singkil diketahui merupakan habitat buaya. Antara lain buaya dengan mudah terlihat di sungai dekat Muara Singkil dan di kawasan Singkil Lama. Lokasi lain yang menjadi kawasan buaya yaitu sekitar Pulau Matahari di Kepulauan Banyak. Sudarlun, pemasukan dan penerimaan zakat dan infak yang dikelola Lembaga Betul Malbiran sejak Januari hingga Minggu ketiga Desember 2018 mencapai Rp11 miliar lebih. Terdiri dari zakat 78 miliar dan infak 36 miliar. Dari pemasukan ini sudah disalurkan tahap 1, 2 dan tahap 3. Sekretaris Baitul Mal Biren, Anwar S.A.G. mengatakan selama ini zakat dari Baitul Mal disalurkan untuk fakir dan miskin. beasiswa berbagai jenjang pendidikan membangun rumah kaum duafa, terutama rumah yang terbakar, bantuan biaya, bantuan biaya rehab rumah tidak layak huni, dan bantuan lain. Anwar mengatakan data jumlah penerima bantuan dari sumber zakat 2018 mencapai 25.349 orang, sedangkan dari sumber dana infak mencapai 1.851 orang. Khusus rumah yang dibangun dengan sumber dana baik rumah tahun ini 16 unit yaitu rumah kaum du'afa. Kemudian bantuan rehab rumah tidak layak huni mencapai 57 unit. Selain itu sebagian dari zakat dalam penyalurannya juga dikembalikan kepada masing-masing sekolah untuk disalurkan kepada siswa miskin. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Darlun Komisi Nasional asasi Manusia, Komnas HAM menyelesaikan laporan hasil pemantauan terhadap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Salah satu hasilnya, Komnas HAM merekomendasikan agar Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Ana, mengatakan tim gabungan perlu dibentuk untuk mengungkap fakta peristiwa dan pelaku penyiraman air keras kepada Novel yang terjadi 11 April 2017. Menurut Anam, tim gabungan terdiri dari penyidik Polri, anggota KPK, dan tokoh masyarakat. Selain itu, tim gabungan juga bisa melibatkan ahli dan pihak-pihak lain yang dibutuhkan. Komnas HAM juga meminta agar Kapolri dapat memastikan tim gabungan tersebut dibentuk secepat mungkin. Dalam laporan tim pemantauan, Komnas HAM menilai bahwa Polda Metro Jaya bekerja terlalu lama untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap novel. Laporan hasil pemantauan dan rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada Kapolri. Sudah telun polisi melalui Satgas Cyber di Papua mengembangkan temuan soal akun-akun media sosial yang dipakai untuk menyebar propaganda dan berita bohong terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kepala Biru Penerangan Masyarakat Humas Polri Berikjen Polisi Dedi Prastio mengatakan dari awalnya Satgas menemukan 20 akun namun setelah dilakukan pengembangan bertambah menjadi 74 akun. Ia mengatakan akun KKB untuk alat propaganda setelah 20 akun dikembangkan di profil dan mapping oleh tim Satgas di Papua berkembang menjadi 74 akun. 74 pelaku yang teridentifikasi menyebarkan propaganda yang menggunakan berbagai akun. Akun-akun ini digunakan KKB untuk menyebarkan berita hoax yang sifatnya provokatif dan ujaran kebencian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta aparat keamanan TNI Polri. Deddy menyebutkan 74 akun media sosial ini terdiri dari Facebook, Instagram, dan Twitter. Namun Dedi tidak menjelaskan detail rincian terkait jumlah akun KKB di tiga platform media sosial itu. Dari seluruh akun Medsos ini telah berhasil diidentifikasi oleh Satgas di Papua. Polri juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memblokir akun itu. dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian berita malam edisi Jumat 21 Desember 2018 berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambibanget.com atau juga Twitter @serambibanget Warahmatullahi wabarakatuh